Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim La ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in kudir Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur milik Allah Pada siang ini kita dipertemukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan ini amal soleh untuk kita semua Ibu bapak yang Allah muliakan eh, Hari ini kita sudah memasuki tanggal 5 Muharram 1429 Hijriah Dan kemarin banyak umat Islam yang menjadikan satu Muharram sebagai momentum Walaupun perlu diingat sebenarnya tanggal 1 Muharram itu tidak ada ibadah khusus Karena ibadah khususnya itu tanggal 9-10 Muharram Yaitu puasa sunnah Jadi 1 Muharram itu hari libur Mengawali tahun baru hijriah Tapi di 1 Muharram itu tidak ada puasa Menurut hadis yang Sahih Puasa Muharram itu namanya Tasu'a Asyuro Tasu'a itu sembilan, Ashura itu sepuluh. Sebenarnya Rasul melakukannya hanya tanggal sepuluh, tanggal sembilannya belum sempat. Jadi Nabi tiap tanggal sepuluh Muharram, beliau Sa'um, Sunnah. Sa'um Sunnah. Jadi ritualnya itu bukan di tanggal satu sebenarnya, tapi di tanggal sepuluh Muharram. Beliau Sa'um, Sa'um, Sa'um. Lalu seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah Orang Yahudi juga tanggal 10 Muharram itu puasa. Karena mereka meyakini tanggal 10 Muharram itulah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Atau dengan kata lain, Nabi Musa bersyukur bisa terbebas dari kejaran Fir'aun dan akhirnya Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Makanya orang Yahudi biasa puasa tanggal 10 umat islam puasa juga tanggal 10 lalu rasul bersabda sekiranya umurku sampai di tahun depan la asuman na yaw matasi pasti aku akan puasa di hari kesembilannya pakai kata-kata pas sekiranya umurku nyampe di tahun depan tentu aku akan puasa di tanggal 9 tapi usia beliau tidak sampai Keburu wafat Nah ini yang disebut dengan Sunnah Hamiyah Hamiyah itu baru cita-cita Belum diwujudkan Tetapi sunnah bagi kita untuk mewujudkan cita-cita Rasul gitu. Jadi nanti jangan lupa Tanggal 9-10 Muharram itu puasa sunnah Jadi tanggal 1 Muharram itu tidak ada puasa Kita mah suka kebalikan gitu Yang 9-10 ada dalilnya tidak dilaksanakan Yang tanggal 1 yang dilaksanakan Yang tidak ada dalilnya Nah, kalau sekarang tanggal 5 Berarti tanggal 9 hari apa Pak? Hari Sabtu ya? Sekarang kan tanggal 5 Tanggal 6 Selasa tanggal 7 Rabu Tanggal 8 Kamis tanggal 9 Jumat tanggal 10 Nah, berarti Kita disunahkan puasa sunah Namanya itu Tasu'a Ashuro Hari Jumat dan Sabtu tanggal 9 dan 10 Muharram. gitu sebenarnya bagi Pak Ibu yang punya ada tandanya, ada. Ya Allah, saya bukan iklan, cuma ngasih tahu. Bukan itu kalau di rumah punya kalender persiakan iman, kalender penyejuk hati judulnya. Saya lihat ada di situ juga ya, ada. Bukan iklan, saya cuma ngasih tahu. Ngasih tahu bukan kalau ngomong tuh harus memberikan solusi, bukan ngasih problem. Nah, ya jadi itu kalau yang punya kalender percikan iman lupa pun begitu, lihat kok warnanya beda, lihat catatannya oh tanggal 9 10 muharam, itu perlunya kalender pemandu ibadah nah bapak ibu sekalian saya tidak sedang membahas kalender sebenarnya karena udah jelaslah di PR juga dibahas kan kalender percikan iman tuh karena dibahas bukan sekedar kalender judulnya itu dibahas itu, dibandingkan dengan kalender-kalender lain itu ada kehususan kalau kalender percikan iman jadi saya tidak perlu bahas lagi sebenarnya, tidak perlu saya bahas ya itu. Nah, yang ingin saya tegaskan takut lupa gitu bahwa ada ibadah sunnah yang oleh Nabi dicita-citakan yaitu, jadi tanggal sepuluhnya dilakukan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi tanggal sepuluh. Tapi kata beliau kalau umurku nyampe tahun depan aku puasa tanggal sembilannya, umur beliau nggak nyampe. Ini yang suka disebut sunnah haminyah. Kan sunnah itu kan ada ini pak. Ada sunnah kauliah. Yaitu apa yang diucapkan Nabi. Itu disebutnya sunnah kauliah. Ada sunnah ti'liyah. Itu apa yang diperbuat Nabi. Ya, Jadi Nabi itu kalau masuk masjid kaki kanan dulu. Ya, Beliau tidak ngomong, tidak bicara. Beliau tidak mengatakan kalau kau masuk ke masjid masuk uh, langkahkan kaki kanan enggak tapi para sahabat lihat nabi itu suka yang kanan dulu itu namanya kauliyah ya. kalau kauliyah itu yang diucapkan oleh nabi kata nabi kul wasrob makan dan minum dan jangan kamu berlebihan nah itu namanya kalau kita makan tidak berlebihan itu artinya kita mengikuti sunnah kauliyah jadi ada sunnah kauliyah yang diucapkan ada sunnah fi'liyah yang diperbuat ada lagi apa Sunnah taqririyah yang dilakukan oleh sahabat tapi disetujui nabi dilakukan oleh sahabat tapi disetujui nabi contohnya apa salat syukrul wudu salat syukrul wudu tuh kebiasaan bilal nabi lihat bilal itu tiap habis wudu salat lalu kata rasul bilal aku dengar suara drapkat Suara derap langkahmu di dekat surgaku. Amalan apa yang kamu selalu perbuat? Ya Rasul mau siang malam pokoknya kalau habis wudu saya sholat dua rakaan. Kata Rasul itulah yang menyebabkan surgamu sangat dekat dengan surgaku. Itu perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Itu namanya sunnah takririyah. Terus ada lagi sunnah keempat. Yang jadi cita-cita Nabi Nabi tidak sempat melakukan Tapi Nabi mencita-citakannya Itu sunnah hamiyah namanya Yaitu puasa tanggal 9 itu namanya sunnah hamiyah Jadi sunnah itu ada 4 Kalau kita beri nama gitu ya. Ada juga yang bilang gini Ah gak penting nam yang gak penting itu nama yang penting melakukan Iya gak apa-apa ini kan perlu tahu saja gitu ya. Ada sunnah kauliah yang diucapkan ada sunnah fi'liyah yang diperbuat oleh Nabi, ada sunnah takririah yang disetujui Nabi. Nah, contoh, kalau bapak, ibu, bapak-bapak deh, ya, marah, mentalak istri, jatuh nggak talaknya? Ibu, bapak tuh emosi banget. Oh gimana sih? Hmm, Tawaklu, marah kan sih, jatuh nggak talaknya? Ya, di sini jawabannya para ahli berselisih faham kayaknya ada yang bilang jatuh ada yang bilang enggak kan oke terlepas dari perselisihan para ahli saya ingin mengangkat sebuah peristiwa nah, ini sunah takririyah nih contoh yang lain sunah takririyah dia datang Abu Bakar datang kepada Rasul ya Rasulullah saya marah sama istri saya dan saya bersumpah tidak akan makan di rumah jadi jadi gini loh Bu yang namanya rumah tangga mah ya selevel rumah tangga sahabat fi suka adat sekcok makanya kalau ada yang rumah tangga misalnya selalu digambarkan tuh selalu indah, sinema sayang eta teh tipu. Tipu. Tipu. Iya, sini-sini. Je tipu. Sini, sini, sini. tipu. Sahabat Abu Bakar saja ada cekcok. Rasul dengan siapa? Dengan istrinya juga pernah ada cek. Anda kira Rasul tidak ada cekcok dengan istrinya? Pernah. Hafsah itu pulang ke rumah ke rumah ayahnya. Siapa ayahnya Hafsah? Umar bin Khattab. Jadi Rasul itu nikah dengan Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar. Umar tahu nih, Hafsah datang bukan sekedar silaturahmi, pasti lagi kesel sama suaminya. Siapa suaminya? Rasul, awas itu. Rasul. Hmm, bu bukan berarti ibu harus selalu kesal sama suami maksud saya. Hafsah saja ada kesel sama suami kan gitu. Dia datang. Apa kata Umar? Hafsah, ya? kembali ke suamimu, ya. Jadi memang kalau kita sudah punya anak, terus anak cek sok, ya, balik ke kita, kita bilang jelek, baik, buruk itu suamimu, selesaikan. Jadi kalau jadi orang tua jangan, dia... sini sayang, memang suami itu goblok memang, memang, sini sini sini. Jangan, jangan gitu. Lihat apa, apa Umar, Hapsok. Selia persoalan setiap rumah tangga tu ada persoalan. Kamu balik lagi, kamu selesaikan dengan suamimu. Nanti kalau udah beres semua, oh kamu boleh datang lagi ke ayah. Gitu. Berarti Rasul dan Habsu tu ada sedikit cekcok. So. Cemburu itu ada. Aisyah itu pernah cemburu kepada Rasul ketika ada seorang nenek-nenek datang. Lalu Rasul membuka sorbannya. Buka orang Arab tu kalau menghormati seseorang sorbannya dibuka. Disuruh duduk di, di. sorban di sini mana? di kepala. Lalu dia buka simpai sini duduk. Itu orang Arab kalau sangat menghormati Anda, dia akan buka apanya? Hamparkan dan Anda disuruh duduk di sorbannya. Itu berarti Anda sangat dihormati. Rasul bertemu dengan seorang nenek, beliau buka sorbannya, "Nek, sini duduk di sini, ngobrol aja gitu." Begitu si nenek itu pulang, Aisyah nanya, ya Rasulullah, siapa dia? Aisyah, dia itu sahabatnya Khadijah. Kata Aisyah, ya oh, Khadijah doi, Khadijah Nah, Jadi ada semburu, kan gitu. Jadi, Pak Bu yang namanya rumah tangga mah, ada cekcok, ada biasa. Ya, yang tidak boleh itu, ya. Nah, yang tidak boleh itu cekcok yang kemudian jadi, wah, ya. Kalau sekiranya bisa diselamatkan, selamatkan. Jadi maksudnya jangan tertipu dengan rumah tangga-rumah tangga yang klise. Ya udah, apa adanya? Ada cekcok, ada damai, ada apa. Itu namanya juga rumah tangga. Nah, Abu Bakar tuh pernah marah sama istrinya. Dia bilang gini, demi Allah saya tidak akan makan makananmu. Balik, keluar Abu Bakar tuh, langsung sholat. Jadi marah sama istrinya, dia sumpah tidak akan makan makanan Gitu. Udah sholat, lapar. <laughs> kan gitu. Padahal dia sudah sumpah kan? Oh, Bapak Ibu lapar kan? Masih banyak tuh sate warteg lah segala macam ya, restoran. Dulu enggak ada. Masih Padang enggak ada. Ada apa? Ciganeh. Si itu enggak ada dulu. Wah. Abu Bakar balik, tu ae teh makan, leplap leplap leplap leplap. Udah kenyang, ih aku tadi udah sumpah. Gimana? Datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya tadi marah sama istri saya dan saya bersumpah tidak akan memakan makanannya. Apakah saya harus bayar kifarat? Nabi hanya tersenyum. ya Ini mengandung makna, tidak perlu ada kifarat. Dan ini dijadikan hukum. Kalau kita bersumpah dalam keadaan marah, sumpahnya kata orang sunama tidak kaci, tidak dihitung. Oleh karena itu para ulama membuat... Uh, ini hukum dari situ apa kalau seorang suami menceraikan istri dalam keadaan marah cerainya enggak sah. Makanya orang kalau udah marahan dia mengatakan cerai nanti diurus ke pengadilan hakim akan mengatakan gini, "Bapak, apa betul Bapak menceraikan istri? Coba Bapak pikir lagi. Lihat anak-anak kasihan kan? Coba ibu segitu masih cantiknya. Pak, dinasihati dulu gitu ya. Nanti sampai pada satu titik Pak Hakim atau Bu Hakim, saya dengan penuh kesadaran Mencerai Istri saya. Baru ketok palu. Jadi Mencerai itu harus tidak boleh dalam keadaan marah, karena tidak dihitung. Tapi tidak boleh kalau marah itu ngomong cerai itu nggak boleh. Dikit-dikit cerai lu, cerai lu itu nggak bagus Pak. Ya. Istri bikin nasi goreng rasanya nananok cerai lu. Gitu ya, istri. Uh, rambutnya rebonding kan bapak gak suka rebonding, senangnya dikrel serai lo, gak boleh juga kita jadi suami itu gak boleh, omong serai, serai gak boleh Ya, tetapi saya ingin katakan, kenapa ada hukum kalau marah itu tidak jatuh itu takririah sebenarnya, perilaku sahabat yang dibenarkan oleh nabi, dan yang keempat tadi sunnah hamiyah, sunnah yang jadi cita-cita nabi, nah jadi di bulan Muharram ini sebenarnya ada satu ritual yang justru banyak dilupakan orang. Tanggal 9-10 Muharram namanya Saum Tasu'a. Tasu'a itu sembilan artinya. Asyuro itu artinya sepuluh. Jadi tanggal 9-10 Muharram. Bagaimana dengan tanggal 1? Kalau tanggal 1 itu hanya momentum saja tidak ada ritual. Satu Muharram ada libur itu kan namanya momentum. Bukan Ritual. Satu Muharam ada tablik akbar Di Masjid Agung Itu momentum, bukan ritual, itu momentum Saya pikir sah-sah saja Kalau kemudian eh, Kita mengadakan ceramah tablik akbar Di dalam rangka Menyambut satu Muharam enggak masalah, itu kan hanya sekedar ritual Tapi tolong Ada ritual, ada budaya Nah, di negeri ini antara ritual dan budaya Confused Suka campur baur, mohon maaf masih ada beberapa yang harus diluruskan jadi seperti begini satu Muharram keris dimandikan ya kebo dimandikan itu bukan dari Islam saya perlu tegaskan karena saya pikir saya e, e, ya saya saya tidak nonton langsung tapi istri saya merekam gitu sebuah dialog jadi katanya bagaimana dengan memandikan keris dengan memandikan kebo nah sayang sekali narasumbernya mengatakan bahwa kita harus punya apa kecerdasan sosial, kearifan sosial gitu. Kan kesannya itu tuh dari Islam. Padahal sebenarnya begini, itu budaya, itu tradisi, tidak ada kaitan dengan Islam gitu. Kan memandikan keris itu nggak ada kaitan dengan Rasul saja belum ada keris. Kebo nggak ada ya. Sapi itu nggak ada. Jadi tolong bedakan. Ada ritual, ada tradisi gitu. Saya perlu bedakan dengan tegas, ritual itu ritual, gak bisa diganggu-gugat. Tradisi ya tradisi, jangan sampai tradisi seolah-olah, seolah-olah gini, itulah nilai-nilai Islam gitu. Nah kan bahaya, nanti memandikan keris disangka nilai Islam. Pak Bu, jadi kalau dalam Islam itu kan jimat itu haram. Tapi kalau bapak ibu punya keris, hanya sekedar hiasan rumah, terus suka digosok, dibersihkan, boleh tidak? Itu hanya sekedar hiasan, punya keris, punya kujang karena Anda suka barang-barang uh, apa namanya itu? Et etnik yang khas gitu. Boleh, enggak apa-apa, bukan tidak boleh punya keris awas. Jangan salah pengertian. Boleh, tapi jangan dimuliakan, jangan diagungkan. Nah, kalau misalnya orang memandikan keris khusus tanggal 1 Muharram dan pakai ritual khusus, pakai solawatan segala macam, mohon maaf, itu bukan dari ajaran Islam. Saya perlu tegaskan, solawatannya Islam, ajaran Islam. Tetapi memandikan keri sambil solawatan dan baca yasin, itu mohon maaf, saya perlu tegaskan, itu bukan dari ajaran Islam. Saya ingin membedakan mana Islam, mana budaya, gitu, ya, bukan apa-apa, supaya tidak confused, gitu kan sampai hari ini problemnya begitu di Indonesia ini ya antara budaya dan ajaran agama itu campur baur gitu ya kalau agama agama kalau budaya budaya gitu ada budaya yang harus kita pelihara tapi ada budaya yang kalau akan merusak akidah kita kan tidak boleh kita pelihara budaya itu kalau merusak akidah kan bagi kita mah akidah itu nomor satu budaya nomor dua jangan sampai budaya nomor satu akidah jadi nomor dua ya seolah-olah Islam membenarkan kemusyrikan itu kan jadi keliru. Jadi si budaya itu ya seolah-olah lebih penting daripada akidah. Akidah itu tetap nomor satu. saya katakan. Budaya itu perlu dijaga kalau senafas dengan ajaran Islam. Begitu mengandung unsur kemusyrikan, dia yang harus kita tonjolkan itu akidah Islam gitu. Nah, ini yang disebut dengan asyhadu bi anna muslimun tunjukkan bahwa kita ini Islam berarti mengandung makna bahwa nilai keislaman itu harus lebih dominan pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak meragukan kalau simbol-simbol keislaman itu sekarang cukup bagus, tapi tolong diingat Islam itu kemudian secara sosiologis ada dua ada Islam retoris, ada Islam substantif apa itu Islam retoris? Islam retoris itu Islam yang hanya sebatas retorika. Nah biasanya ini digunakan oleh para politikus. Biasanya nanti kalau udah mau pemilihan wali kota, gubernur itu Islam tuh dipakai ya berkunjung ke kiai, berkunjung ke pesantren, meresmikan masjid itu ini. Nah itu Islam retoris. Tapi kalau sudah jadi mah ya. Islam jadi nomor dua lagi gitu. Buktinya misalnya dalam budgeting itu kalau kegiatan Islam susah sekali. Tapi kalau dangdutan mah gampang. Itu kan berarti Islam retoris yang gitu. Alhamdulillah kalau di telkom sih sudah Islam, Islam substantif insya Allah. Bukan Islam retoris. Kalau Islam retoris itu hanya sekedar ya retorika aja Islam tuh. Bagaimana kita menjadikan Islam tuh yang substantif gitu. Apa itu Islam substantif? Islam yang real, nyata Dalam ucapan kita, dalam perilaku kita Dalam akhlak kita Dalam cara kerja kita Dalam apa? membangun hubungan Itu namanya Zaman Rasul itu banyak orang yang masuk Islam itu Tidak dengan kata laku umat Islam Banyak Orang masuk Islam itu dengan perilaku umat Islam Sudah cukup Islam itu menjadi daya tarik gitu loh. Nah Ini yang di awal tahun baru hijriah ini Sengaja saya sampaikan lagi bahwa Yang harus kita utamakan sekarang adalah Bukan Islam retoris Bukan Islam yang jadi retorika Yang jadi kedok Yang jadi keindahan kata-kata gitu Tetapi Islam yang memang nyata dalam kebijakan Dalam perilaku kita Dalam kedisiplinan kita Dalam etos kerja kita Nah ini yang diterangkan di dalam Al-Quran Anna Muslimun. Bapak Ibu sekalian Ada tiga hal yang harus kita wujudkan Satu Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna Kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi kita umat Islam itu harus menjadi umat yang terbaik sebenarnya. Kalau saya jadi guru, guru yang terbaik untuk murid saya. Kalau Bapak jadi ayah, ayah yang terbaik untuk putra-putrinya. Kalau Bapak Ibu jadi karyawan, karyawan terbaik bagi perusahaannya. Itu namanya khairu ummah, umat yang terbaik. Kalau kita jadi warga negara, warga negara terbaik gitu. Yang kedua, kita harus menjadi ummatan wasatho, umat yang bisa memberikan solusi. Jadi kalau solusi kemiskinan umat Islam harusnya bisa memberikan solusi, pemanasan global umat Islam memberikan solusi, kebokbrokan moral umat Islam harus memberikan solusi. Itu namanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatho litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Allah menginginkan kita ini menjadi umat yang bisa memberikan solusi. Dan yang ketiga yang harus kita wujudkan itu apa? Kita harus menjadi inna hadhi ummatu kum ummat umat yang bersatu padu. Sebab sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tapi kalau tidak sinergis, itu akan jadi bumerang. Akan jadi bumerang, pak bu lihat di timur tengah, cadangan minyaknya luar biasa. Tapi selama tidak bersatu, ya. nggak ada kekuatan. Padahal kalau eh, bersatu tuh. Oh dunia membutuhkan minyak semuanya dikat aja, sudah ya. bergantung ke timur tengah tapi kenapa sekarang tidak ada kekuatan karena memang tidak ada kesatuan, di Indonesia umat islamnya itu sampai 90 atau 85% tetapi seperti tidak ada kekuatan, kenapa tidak ada kesatuan yang namanya bersatu bukan berarti harus sama tetapi saling menghargai dalam hal yang berbeda dan bersatu padu dalam hal yang sama Karena berbeda itu belum tentu salah. Selama ada dalil kan. Contoh, saya lihat tadi tahiyatnya beda-beda tuh. Ada yang begini nih. At-tahiyatul mubarakat. Diam aja. Gitu. Ada juga yang at-tahiyatul mubarakat. Sebenarnya dalilnya sama. Yang satu riwayat Imam Ahmad. Yuharri kuha wa yad'umbiha. Jadi kalau ada yang gerak-gerak, diamin aja jangan. Diam loh, diam. Nggak usah. Kalau ada gerak-gerak, diam aja gitu ya. Nah, terus kalau tahiyat itu mata kita ketelunjuk diri kita bukan ketelunjuk orang lain. Kayak Ih, diam gitu aja. Nah, artinya apa? Kadang ada hal yang berbeda, tapi berbeda itu selama ada dalilnya enggak apa-apa. Doa iftitah kan ada yang Allahu akbar, wajhtu wajhiya lillati. Sebelahnya lagi, Allahumma ba'id baini. Sebelahnya lagi, subhanaka. Sebelahnya lagi, Allahu akbar kabira empat doa itu diajarkan oleh Rasul dan Nabi mengajar, gini Pak Bu doa, doa istitah Allahumma ba'idba ini dengan wajah itu tuh wajah itu yang Bapak Ibu baca sampai wa'ana minal wa'ana minal musyrikin, itu cuma tiga baris ya semuanya itu ada dua belas baris, jadi itu cuma seperempatnya, Nabi kadang mengajarkan doa yang panjang, kadang mengajarkan contoh, doa antara dua sejudah apa boleh, Robbik Firly cukup tapi boleh juga robbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ya. Adalah ada enam versi. Pertanyaannya kenapa Nabi ngajarin beda-beda? Karena kemampuan kecerdasan sahabat itu beda. Ada yang susah ngerti, cepat lupa, ada. Maka diajarin robbighfirli, robbighfirli cukup. Karena susah ngerti, cepat lupa. Ada yang diajarinya, Allahumma ba'in ba'ini, singkat, cuma tiga baris. Tapi ada yang diajarin wajah itu sampai dua belas baris. Karena kemampuan intelektual setiap orang beda. Maksudnya, sil silakan, doanya selama itu dicontohkan Nabi, silakan. Tidak kemudian harus jadi berantem. Doa ketika ruku apa? Subhana rabbiyal adim. Tapi boleh juga, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Boleh Itu juga hadisnya sohi. Jadi bagi yang misalnya hafalannya lemah subhan rabbiyal adzim subhan billatin subhan bill adzim tuh hafalannya lemah. Lemah ya lemah. Tapi kalau yang hafalannya bagus subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli Itu yang rada-rada kuat. Kalau yang hafalannya lemah sami allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd lemah. Yang rada-rada kuat mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil ummasyi ta min syai'in ba'du. Kalau saya cuma bilang rabbana lakal hamd sah tidak? Sah. Gitu. Jadi oleh Nabi itu ketika Nabi mengajarkan Itu dilihat orangnya Memang Nabi itu kalau menjawab suka lihat orang Ada pertanyaannya sama Tapi jawabannya berbeda Contoh ada orang nanya Ya Rasulullah kalau saya pegang kemaluan Batal gak? Kata Nabi batal wudhu lagi Ada orang yang datang Pertanyaannya sama kata Nabi fa minka. Kemaluan itu Sebagian dari tubuh Sama aja dengan pegang hidung Gak usah wudhu lagi Kenapa Nabi? Pertanyaannya sama. Orang yang nanyanya beda. Jawabannya beda. Kenapa? Kalau orang yang datang pertama itu orangnya kucel kumel, mengisihun, waterproof, anti air. Jadi orang itu kucel kumel gitu kan. Ketika adanya, ya Rasulullah kalau saya megang kemaluan batal tidak? Batal, buduk. Tapi kalau Bapak Ibu nanya ke Rasul ya kata Nabi, sama aja dengan pegang hidung. Orang yang keren-keren begini necis Nah, akhirnya dari dua hadis itu diambil kesimpulan kalau pegang kemaluan itu tidak berwudu enggak apa-apa, tapi kalau berwudu abdol gitu. Jadi tidak harus saling menyalahkan loh, Bu, Pak. Ya. Kalau apa? Jadi maksud saya kita ini harus menjadi umat wahidah Wahidah itu tidak harus sama, berbeda tapi masing-masing punya alasan. Kemudian memahami alasan orang lain enggak masalah. Gitu. Jadi di awal tahun ini saya ingin tegaskan Ada tiga target kita Kita menjadi umat yang terbaik Bapak ibu jadi karyawan-karyawan terbaik Teman-teman yang lagi kuliah Kuliah terbaik IPK itu gak usah terlalu besar 3,7 juga cukup Cukup ya? Syukur-syukur 4.0 Terbaik kan gitu Ya Kalau kita jadi pimpinan, pimpinan terbaik Yang kalau kita udah turun tetap dikenang kebaikannya Bahkan ketika turun tuh Aduh, si bapak itu udah hanya, aduh. Jangan sampai, Alhamdulillah, si Alhamdulillah, Nuhun turun. Nah, Tapi harus terbaik, kan? gitu kan? Gimana? Nah, kita harus menjadi umat, khair ummah umat terbaik. Kalau kita jadi ayah, ayah yang dikenang oleh anak kita. Kalau kita sudah meninggal, tuh, aduh, ingat kebiasaan si ayah yang selalu, gimana, sampai ayah saya sekarang sudah meninggal, saya masih kebayang, gitu, bagaimana kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Nah, gitu bu, alangkah indahnya kalau ibu meninggal itu menjadi ibu yang istri yang terindah bagi suami. sampai ketika ibu meninggal ini mas contoh ya bu ini mas, misalnya ibu meninggal duluan, ini contoh bukan berarti mengharap ini contoh. ibu meninggal duluan, kalau yang khairul umar begitu ibu meninggal tuh bapak tuh sedih kehilangan, seperti halnya rasul kehilangan Khadijah gitu ya. ketika rasul ditanya, ya rasulullah ini kan rasul Khadijah itu seorang istri yang terbaik yang pernah ummah itu, terbaik. Kenapa? Ketika meninggal tuh Rasul, Sapti gitu, kata para sahabat ya Rasulullah, di Arab ini wanita tuh banyak yang lebih cantik, lebih muda dengan Khadijah tuh banyak. Apa kata Rasul? Aku tidak menutup mata. Banyak wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari Khadijah, tapi saya yakin tidak ada yang sebaik Khadijah selama aku berumah tangga 25 tahun dengan Khodijah tidak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya dan tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa dia begitu bermakna untuk hidup saya nah itu khairu ummah bu alangkah indahnya kalau ibu meninggal duluan suami ibu tuh ngomongnya gitu kata teman-teman di telkom tuh pak di telkom nih janda tuh masih banyak yang belum menikah sih udah jangan terus sedih kata bapak saya memang banyak wanita yang cantik di Telkom juga di luar Telkom tapi selama aku nikah 20 tahun dengan istriku tidak pernah saya kecewa dengan kata-katanya dan perbuatannya dia bermakna untuk saya tak ibu teh weru umah gitu jangan sampai gini begitu ibu meninggal alhamdulillah ya Allah alhamdulillah kenapa tak secepat kenapa tidak se tidak dari dulu ya Allah. Nah, jangan sampai gitu, kan gitu. Bapak juga begitu, begitu Bapak meninggal dikenang oleh ibu tuh yang baik-baiknya gitu kan. Wah, itu namanya khairu umat. kuntum khairu ummatin, kamu sebaik-baik umat. Yang kedua apa? Wa kadzalika ja'alnaqum ummatan wasata. Bagaimana kita menjadi umat yang bisa memberikan solusi? Selalu gitu. Kita tuh bisa memberikan solusi bukan malah jadi problem. Dan yang ketiga itu Inna hadzihi ummatukum ummatow wahidah. Bagaimana kita menjadi umat yang bersatu padu? Yang, bersa yang namanya bersatu itu bukan berarti harus satu pemikiran, tetapi kita faham kenapa kita berbeda dengan orang lain dan itu butuh apa? Penelaahan yang terus-menerus. Oke, okay, Ibu Bapak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kuliah 7 menit ya, lebih dari 7 menit. Sebagai bahan renungan saja Di awal tahun baru hijriah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan umur yang berkah kepada kita Allahumma inni ashadu bi annaka antalloh La ilaha illa antal ahadu somadulladi Lam yalidwa lam yudadwa lam yakullah hukupuan ahad Ya rahman ya Allah Ampuni segala kehilafan kami Maafkan ya rob segala kekeliruan kami Ya rahman ya Allah Ampuni segala kehilafan kedua orang tua kami Berikanlah kepada kedua orang tua kami Keberkahan, rahmat dan ampunan Dari sisim Ya Rahman, karuniakan kepada kami Anak-anak yang soleh Anak-anak yang jadi keberkahan Untuk kehidupan dunia dan akhirat kami Ya Allah, berikan kepada kami Harta yang halal Harta yang luas, harta yang berkah Ya Rahman, andaikan suatu saat Roh dan jasad kami harus Harus berpisah Panggilah kami dalam keadaan husnul khotimah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab antal wahhab. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal Amin ya arhamar Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi